Dengar cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur Ratusan tahun yang silam Yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki Serta cita-cita dan cinta anak manusia Kisah besar ini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 dengan sutradara Thomas Age Pada seri yang ke-19 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya Yuli sebagai Cempaka Lanti sebagai Laksmi Ashari sebagai Kikempang, Wenda Lupis sebagai Gohrupa, Aris sebagai Kewarta, Margaret sebagai Candala Gati, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan Tentang Goh Rupa dan anak-anak buahnya Yang akan kembali ke desa Tamyang Sambil membawa Laksmi Dan ketika di tengah perjalanan Mereka berhenti karena Laksmi yang telah sadarkan diri Terus meronta-ronta. Saat Kidaksa akan menotok Laksmi Tiba-tiba dari arah lain Muncul seseorang sambil melemparkan beberapa ranting Lalu terjadilah perkelahian antara Goh Rupa Serta anak-anak buahnya melawan pemuda itu tetapi hanya dalam beberapa saat saja, pemuda itu dapat merobohkan Gohrupa dan orang-orangnya. Mereka pun kemudian kabur. Terima kasih, Tuhan. Tuhan telah menolong saya. Iya, tidak apa. Uh, bagaimana keadaan kau? Kau tidak apa-apa? Uh, tidak, Tuhan. Saya tidak apa-apa. Dinda! Dinda Cempaka, keluarlah! Ia kanda Perbaya. Uh, Nona, kalau boleh saya tahu, kenapa Nona sampai dibawa oleh mereka? Apakah mereka adalah para perampok? Uh, mereka bukan para perampok. Mereka hanya tecunguk-tecunguk suruhan Ki Kempang. Siapa Ki Kempang itu? Dia seorang penguasa desa Tamyang. Dulu beberapa tahun yang lalu, saya pernah tinggal di desa itu. Iya, sejak ada sebuah peristiwa yang menimpa saya, kemudian saya pindah bersama ayah ke desa Kendang. Saya pikir, setelah kami tinggal di desa Kendang, tidak akan bertemu dengan anak-anak buahnya Kikempang. Ternyata mereka pun menemukan saya. Dan saya kira, pertemuan itu tidak disengaja. Oh. Untunglah Tuhan telah menolong saya Kalau tidak Mungkin saya akan berhadapan kembali dengan Ki Kempang Jadi Nona masih tinggal di desa Kendang? Iya Letak desa Kendang cukup jauh dari sini Tuhan Kalau Nona ingin kembali ke orang tua Nona Biarlah Nanti kami antar Iya Nona tidak perlu cemas Kami akan mengantar Nona sampai ke pondok Nona oh. Saya jadi merepotkan kalian saja Oh ya. Nama saya Laksmi Tuan berdua siapa? Saya Purbaya Dan ini istri saya Cempaka Tujuan Tuan berdua sebenarnya mau ke mana? Kami ingin pergi ke sebuah tempat Dan kebetulan melewati daerah ini Apakah desa Tamyang yang Nona maksudkan Adalah desa yang berada tak jauh dari tempat ini? Benar Tuan Purbaya Berarti desa yang baru kita lewati tadi Kakang. Ah Laksmi jadi di desa Tamyang itu ada seorang penguasa Sampai sejauh mana kekuasaan yang dimiliki orang itu? Apakah orang itu bertindak semena-mena terhadap warga desa Tamyang? Benar, Nona Cempaka Dia berkuasa di desa itu sudah seperti seorang raja saja Warga desa Tamyang ditindas dan diperlakukan semena-mena Tapi itu dulu Entahlah sekarang Apakah dia masih bertindak kejam atau tidak? Tetapi kalau saya lihat dari sikap anak-anak buahnya tadi, sepertinya mereka tidak berubah. Lalu menurut pandangan Nona sendiri, bagaimana ketika Nona cempaka dan Tuan Purbaya melewati desa Tamyang itu? Apakah warga desanya kelihatan seperti orang tidak bergairah? Ya, kalau kami lihat, ya mereka sepertinya biasa-biasa saja. Tak ada kesedihan terpancar di hati mereka. Benar, Laksmi. Ehm... Um... Tapi kalau aku perhatikan Sepertinya mereka tidak saling peduli satu sama lain Sepertinya mereka masing-masing disibuki oleh urusannya sendiri Artinya tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya Seperti kejadian tadi pagi Tentunya kau masih ingat bukan Dinda? Iya Kanda. Da oh, Aku sampai lupa Tadi pagi memang ada kejadian pembunuhan Dan anehnya Orang-orang warga desa tidak peduli dengan kematian itu Padahal jelas mayatnya tergeletak mengenaskan oh, Jadi sudah sampai sejauh itu keadaan warga desa Tamyang Menyedihkan sekali Lalu apa tindakan tuan berdua Setelah melihat mayat yang tergeletak menyedihkan itu uh, Aku mencoba mengamati mayat itu Tetapi tiba-tiba muncul beberapa orang membawa mayat itu Sikap mereka seolah-olah tidak menyukai orang baru yang singgah di desa itu. Ah, uh, aku yakin. Mayat itu akibat korban dari kekejaman Ki Kempang. Kalau boleh aku tahu, apakah mayat itu seorang wanita, Tuan? Iya, benar. Mayat itu memang seorang wanita muda. Jelas kalau begitu. Itu pasti perbuatan Ki Kempang. Laki-laki tua itu memang pihadap. Dia begitu seenaknya saja memperlakukan warga desa yang lemah. Ah. Uh. Sudahlah, Nona Sebaiknya sekarang kita pergi Kami akan mengantarmu sampai ke pondokmu Apakah ini tidak terlalu merepotkan kalian? Bukankah kalian berdua masih mempunyai tujuan yang penting? Oh, tidak apa-apa Kau jangan terlalu memikirkan kami Ayolah Iya, baiklah Jempaka kemudian segera mengambil dua ekor kuda Yang disembunyikan tak jauh dari tempat itu dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meninggalkan tempat itu. Matahari masih berdiri di antara mega-mega kelabu. Cahayanya sebentar-sebentar redup ditelan awan. Sementara itu Gohrupa dan kawan-kawannya sudah menghadap gempa. Hmm. Kenapa keadaan kalian jadi seperti ini? Apa yang terjadi terhadap kalian? Apakah Ki Dadung Awuk yang membuat kalian jadi begini? Uh, bu bukan Ki. Bukan. Oh, lantas siapa? Uh, siapa? Kami, kami dihajar oleh orang asing kegempang Setan alas Bicara yang jelas, Goh Rupa Jangan membuatku jadi penasaran uh, Iya, Ki Ketika kami akan kembali kemari tadi Di tengah jalan, tiba-tiba kami bertemu dengan Laksmi Wanita yang pernah kegempang tahan dulu uh, Nanti dulu Laksmi uh, Iya, iya, iya Aku baru ingat... Laksmi yang dulu pernah kubawa kemari... Kalau tidak salah... Dia adalah anak kita, Armat. Benar. Benar, Ki. Hmm, kalau begitu, lanjutkanlah. Uh, iya. Uh, iya, Ki Gempang. Goh rupa... Kemudian segera menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Ki Gempang nampak mendengarkan penuturan anak buahnya itu... Dengan kening yang berkerut-kerut. Setelah beberapa saat kemudian... Begitu laki. Wah, oh, kurang Kur ajar. Jadi kalian tidak mengenal laki-laki yang telah membuat kalian seperti tikus gombralan ini. Uh, eh, iya, Ki. Lalu menurutmu bagaimana, Gorupa? Apakah laki-laki itu akan singgah ke desa kita atau tidak? Uh, uh, saya rasa dia pasti datang ke desa ini, Ki. Apalagi kalau Laksmi menceritakan tentang suasana desa Tamiang ini, Ki uh, Sampai sejauh mana ilmu kanurragan yang dimiliki orang itu, Gorupa? Uh, uh, sepertinya dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi, Ki Puh, Keparat! Pantas kalian sampai seperti ini uh, Kalau begitu, tangkap saja orang itu seandainya dia sampai ke desa Tamiang ini Aku tidak ingin kejadian beberapa tahun yang lalu akan terulang lagi di sini. Uh, iya, iya, Ki. Ah, goh rupa. Lalu bagaimana kehadiran kalian di desa ring-ring menemui Ki Dadung Awuk? Apakah dia kecewa terhadapku? Eh, uh, sepertinya dia sangat kecewa sekali, Ki. Buktinya saja, kehadiran kami di sana tidak diperlakukan dengan baik. Mereka menyambut kami dengan tidak sopan, Ki. Hmm. <laughs> Hadung Awok memang manusia yang tolol Dia tidak becus apa-apa dalam merencanakan segala sesuatu Ah, Sudahlah guru Pak, tak apa-apa Yang penting dia tidak menghinaku Iya, dia memang tidak menghina Muki Sekalipun dia sangat kecewa Tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa <laughs> ah, Iya, sudahlah Kalau begitu, sekarang kalian kembali Jaga suasana rumahku ini. Jangan sampai terjadi peristiwa yang memuakan. Iya, Ki. Saya mohon diri. Ayo, kita jumpa. Ah, jadi, Lakshmi masih ada. Mungkin dia bersembunyi di desa Kendang. Pantas dulu ketika kau rupaku perintahkan untuk mencarinya tidak berhasil menemukannya. Hmm. Sebenarnya aku masih penasaran sekali terhadapnya. Tapi baiklah. Untuk sementara ini aku tak akan mengusiknya dulu. Tapi nanti setelah suasana di tempatku mulai tenang, baru aku akan kusuruh anak-anak buahku untuk menangkapnya. Hampir tujuh tahun berlalu sejak candala gati muncul kemudian lenyap tanpa jejak. Keadaanku masih tenang-tenang saja dan aku yakin sampai kapanpun kekuasaanku tak akan ada yang berani mengusiknya. Hehehehe. Ah, Ki memang orang yang hebat. Dan warga desa Tamyang ini akan semakin tidak bisa berbuat apa-apa di bawah kekuasaanku. Hehehehe <laughs> ah, Kikempang memang dilahirkan untuk menjadi orang yang berkuasa dan menjadi orang yang besar. Hehehehe <laughs> oh, Aku harus sampai di desa Tamyang. Laksmi harus segera diselamatkan dari tangan Ki Gempang. Aku tidak ingin peristiwa pahit yang dulu terulang lagi pada istriku. Uh, Laksmi, tapi uh, aku... Uh, aku sampai lupa kenapa aku sampai sebodoh ini. Apakah aku sanggup melawan Ki Gempang dan anak-anak buahnya? -anak uh, bodoh. Bodoh sekali aku ini. Kenapa aku tidak berpikir sejak dari tadi? Apa yang bisa kuandalkan untuk melawan mereka? Laksmi, kalau saja tadi aku mau tenang dan berpikir, Jermih. Mungkin aku bisa meminta pertolongan pada teman-temanku untuk menyerbu ke sana. Oh, Dewata Agung. Kewarta kelihatan menyesal sekali. Ia lupa pada dirinya bahwa ia tidak mempunyai kepandaian apa-apa untuk melawan Kikempang. Perlahan ia sandarkan tubuhnya ke batang pohon, sambil mendekap wajahnya penuh penyesalan. Oh, Laksmi, istriku. Kenapa aku jadi sebodoh ini? Untuk kembali rasanya percuma. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hah, keparat. Eh, <tuh> <tuh> Kau gempang Aku akan mengadu jiwa denganmu Seandainya kau memperlakukan istriku dengan seenaknya Tunggulah aku gempang Kembali ke warta berlari Tetapi kali ini ia berlari bagaikan orang kerasukan roh halus Ia sekarang benar-benar nekat ingin menemui kegempang Sekalipun ia tahu bahawa dirinya tidak mempunyai kepandaian apapun Sambutlah kedatanganku ini ke para tua. Aku bunuh kau. Kau pikir aku mudah memperlakukan istriku begitu saja. Tidak, tidak. Kawarta terus berlari sambil berteriak-teriak mengumpat ke gempang. Tetapi ketika ia melewati rimbunan pohon-pohon bambu hutan, tiba-tiba saja muncul sesosok bayangan menghadangnya. Kawarta sempat tersentak, tetapi ia segera mundur beberapa tindak. Uh, uh. Uh, uh, siapa, siapa kau? Apakah kau anak buah gigit kempang? Cepat jawab. Kalau kau memang anak buahnya gigit kempang, ayo, majulah Jangan bisanya hanya menculik orang lemah saja. Tenang, tenanglah Ki Wartha. Sekalipun kita sudah cukup lama tidak bertemu, tapi aku, tapi aku yakin bahawa kau adalah Ki Wartha. Oh, kau kau kenal denganku. Uh, siapakah kau? Sepertinya kau seorang wanita. Ya, aku memang seorang wanita. Aku masih temanmu. Kau tidak perlu takut terhadapku. Ada apa dengan dirimu? Kenapa kau berteriak-teriak mengumpat nama Ki Gempang? Istriku telah diculik anak anak-anak buah Ki Gempang, Nona. Hmm. Jadi kau sudah mempunyai istri? Siapa istrimu? Laksmi. Aku menikah dengan dia sudah cukup lama. Sejak dia lari dari Desa Tamyang, aku begitu mencintainya, Nona. Tapi sekarang dia diculik oleh si tua keparat itu. Uh, saya, saya harus segera ke sana, Nona, sebelum jadi terlambat. Tenanglah, aku akan menolongmu. Baiklah, agar kau tidak penasaran, aku akan membuka cadar ini. Perlahan, orang yang bercadar itu membuka cadarnya Sementara kuwarta hanya menatapnya dengan hati yang berdebar Dan setelah wanita itu membuka cadarnya Kuwarta pun segera mengenali siapa orang itu Nah saudara pendengar, siapakah wanita bercadar itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.